Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man walah amma ba'ad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembicaraan yang paling membahagiakan dan membuat hati ini senang adalah ketika diantaranya kita berbicara tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah sosok atau seorang sosok yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keindahan dan kesempurnaan manusia. Namun sayang. Banyak di antara manusia yang melupakan atau kurang di dalam dia membahas tentang figur yang mulia ini. Dan perlu diketahui orang-orang yang tidak suka dengan agama ini berusaha menjauhkan generasi muda untuk mengenal sosok yang agung ini, berusaha diganti dengan sosok-sosok yang lain. Bahkan mungkin sosok-sosok fiktif yang tidak ada, lebih kenal dengan Superman, lebih kenal dengan tokoh-tokoh yang lain yang kalau saya sebut tidak akan cukup waktunya. Saking banyaknya, sehingga tergeser sedikit demi sedikit, generasi muda ini untuk mengenal sosok yang agung, sosok yang mulia. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini dan beberapa waktu ke depan Kita akan mencoba berbicara tentang Nabi kita Muhammad SAW Walaupun hanya beberapa menit, walaupun hanya 5 menit, 7 menit Namun mudah-mudahan mengingatkan kita semuanya Saya awali dengan firman Allah Azza wa Jal Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah Sungguh telah ada pada diri Nabi Alaihi Wasallam bagi kalian, bagi kita ini, uswatun hasanah, toladan yang baik. Allah tidak menyebutkan di dalam ayat ini toladan yang baik dalam hal apa, tidak. Allah tidak mengatakan dalam ayat ini toladan yang baik dalam berkeluarga. Allah juga tidak mengatakan toladan yang baik dalam bermasyarakat, tidak. Tetapi Allah hanya menyebutkan demikian saja adalah tauladan yang baik. Beliau adalah tauladan yang baik. Artinya beliau adalah tauladan yang baik dalam segala hal. Ya. Ini termasuk kefasihan Al-Qur'anul Karim. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok tauladan yang baik dalam segala hal. Dan pada kesempatan malam hari ini saya akan menyebutkan satu sisi dari kehidupan Rasul Yaitu masa kecil beliau Mudah-mudahan pembicaraan kita berlanjut Sampai wafatnya Nabi Sallallahu yeah. Alaihi Wasallam ya Kalau panjenengan ditanya Dulu masa Rasul kecil bagaimana sih? Yeah. Insya Allah kata hingga mangertos Tetapi kita akan mengingatkan Di masa kecilnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Rasul lahir dalam keadaan sudah tidak memiliki ayah Sudah wafat bapak beliau Abdullah ibn Abdul Muttalib Tidak seperti kebanyakan anak Yang masih memiliki bapak di masa kecilnya Di sini ada dua pelajaran penting Pelajaran yang pertama Menjadi motivasi bagi anak-anak yatim Bahwasanya keyatiman itu bukanlah penghalang untuk seorang menjadi orang yang mulia. Beri mereka motivasi, beri anak-anak yatim dukungan. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir dalam keadaan yatim. Juga diantara faedah yang lain hendaknya anak-anak kita dididik untuk memiliki kepercayaan diri. Kebanyakan anak ketika masih punya Bapak ya, biasanya kalau dinakali temannya itu mesti akan mengancam dengan Bapaknya, awas kamu tak bilangin Bapak saya ya, awas kamu nanti kalau Bapak saya datang Bapak tak bilangin untuk menjewer kamu nah, ini kalau kebanyakan anak yang masih punya apa? Bapak tapi tidak demikian dengan Nabi Alaihi Wasallam. anak yang yatim tidak bisa mengatakan seperti itu saya bilangin Bapak saya tidak bisa Allah menghendaki Nabi saw di masa kecilnya telah dewasa, memiliki keberanian berdiri sendiri. Demikian Nabi saw dijaga oleh Allah subhanahu wa taala. Satu lagi maasur al muslimin, rohimain rohimakumullah. Nabi saw ketika lahir beliau oleh ibunya dan oleh keluarga beliau beliau disusukan. Jadi tidak disusui oleh ibunya sendiri Aminah, tidak Tetapi Nabi SAW Disusukan Kepada seorang yang bernama Halimah As-Sa'diyah Dari Bani Sa'ad Jauh Dari kota Mekah Jauh di pedalaman Apa hikmah Dan faedah Kebiasaan orang Arab yang seperti ini Dulu orang Arab kebiasaannya seperti itu, punya anak di Mekah disusui di tempat yang jauh dari kota Mekah, karena kota Mekah ketika itu Subhanallah kota yang namanya kota itu luar biasa, kumpulnya banyak orang dari segala penjuru, sehingga mungkin terkumpul ucapan-ucapan yang tidak pas, ucapan-ucapan yang kotor, ya, apalagi kota Mekah ketika itu orang toaf, ya dulu di masa jahiliyah. Orang tawaf tidak pakai baju Dilepas bajunya ya. Dibisik oleh setan Tawaf itu mengelilingi rumah Allah Maka harus pakai pakaian yang suci Yang asalnya dari barang-barang yang halal Sementara kamu carinya barang-barang yang haram Lepas, jangan pakai baju Akhirnya tawaf tidak pakai baju ya. Itu keadaan kota Mekah ketika itu Maka diantara hikmahnya Nabi Alaihi Wasallam Diletakkan di tempat yang jauh dari kota Mekah sehingga terjaga lisannya, tidak pernah mendengar ucapan-ucapan yang kotor, tidak mendapatkan udara yang penuh dengan polusi, bahkan bahasa orang desa ketika itu adalah bahasa yang sangat halus, tidak tercampur dengan ucapan-ucapan dari orang-orang pendatang. Paling tidak di sini ada pelajaran bagi kita, makhluk Muslimin, untuk kita memilihkan bagi anak-anak kita suasana yang terbaik. Jadikanlah keluarga kita menjadi keluarga yang baik Jaga anak-anak kita dari mendengar ucapan-ucapan yang tidak baik Ya, Jaga anak-anak kita dari polusi Kalau polusi udara saja membahayakan apalagi polusi ahlak ya. Polusi ya, ahlak, adab dan seterusnya Ini ma'asyur al-muslimin rahiman rahimakumullah. Beliau cukup lama berada di Bani Sa'ad Kurang lebih sekitar 4 atau 5 tahun Sampai saat beliau dibelah dadanya oleh malaikat Dan insya Allah akan kita sebutkan Kisah ini pada kesempatan besok hari Maasyiral muslimin Rahimah Beberapa kisah ini mudah-mudahan Bisa kita ambil manfaatnya Dan kita bisa mengambil intisarinya Mohon maaf yang sebesar-besarnya Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bermanfaat Dan jika ada yang kurang berkenan Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Walhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh